Muslim Yogyakarta. Purnikan akidah menebarkan sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Baterainya habis, Pak ya. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.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 Muslimat rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar ibu-ibu eh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang lalu kita eh, sudah memasuki mengawali pembahasan sifat-sifat seorang istri yang salihah dan sekali lagi ya, pembahasan ini tidak hanya untuk wanita yang sudah menikah Bukan hanya wanita yang sudah memiliki suami Akan tetapi pembahasan ini adalah untuk seorang wanita yang juga ingin bersuami Yang akan menjadi seorang istri juga pembahasan ini adalah untuk seorang ibu yang memiliki anak wanita Entah anak wanitanya sudah menikah ataukah belum Pembahasan ini juga penting bagi kaum bapak Yang memiliki tanggungan istri dan juga anak wanita Pembahasan ini juga penting bagi para Ustad, ya, para penyampai ilmu, sehingga eh, tidak hanya khusus manfaatnya bagi seorang wanita yang sudah bersuami saja, akan tapi lebih luas dari dari itu. Kita sudah mengawali diantara sifat-sifat seorang istri yang solihah tercantum dan termaktub di dalam surat An-Nisa ayat berapa? 34 dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ jadi as-salihat itu adalah wanita yang salihat itu adalah qanitat yang tunduk yang patuh ya, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Hafidhatun lil ghaibi Menjaga Ini wanita yang menjaga Hak-hak Suaminya Tatkala suaminya tidak ada Bima hafidhallah Sesuai dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, ya sesuai dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ayat ini, ayat ini mengandung atau mengumpulkan dua sifat bagi seorang wanita, dua sifat yang merupakan ciri bagi seorang wanita. Sifat yang pertama adalah As-sifatul ula ta'allaq <coughs> bi silatiha bi Sifat yang erat atau berkaitan erat dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan robnya. Sedangkan sifat yang kedua adalah ta'allaq bi silatiha bi ba'liha. Sifat yang kedua adalah sifat yang erat kaitannya dengan hubungan dia dengan suaminya. Ya Dengan suaminya Ini kalau orang bahasakan sekarang ya Hablun minallah Dan hablun minanas Intinya begitu Jadi bagaimana seorang e, Kesolehan seorang wanita itu adalah Dari dua sisi Bagaimana dia bisa taat Dan menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah bagaimana dia taat dan menjalin hubungan baik dengan suaminya eh, ini dua sisi dalam kehidupan seorang wanita baik, kemudian Sheikh kemarin sudah menerangkan, Adapun hubungan dia dengan Rabnya dalam firman Allah Ta'ala kata-kata kata-kata itu memberikan eh, gambaran, memberikan memberikan penjelasan bahwa seorang wanita yang salihah itu adalah yang tunduk kepada Allah, makanya beliau mengatakan Al-Qunud, yang dimaksud dengan kunut pakai ta' ya itu adalah Al-Muda wa ma'ala ta'atillah terus senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, ini sifat Seorang wanita yang sholiha Senantiasa Menjaga ketaatan Kepada Allah Dan taat kepada Allah Seperti yang telah kita Terangkan pada kesempatan yang lalu Ibu-ibu Bahwa ketaatan kepada Allah itu Ada dua sisi Satu sisi adalah Menjalankan perintah Sisi yang lain apa? menjauhi larangan. Ya. Jadi taat kepada Allah itu dari dua sisi, bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan bagaimana dia meninggalkan larangan Allah. Bagaimana dia menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dia meninggalkan larangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dari masing-masing sisi bu ibu ya itu ada tiga macam menjalankan perintah tiga macam menjauhi larangan juga tiga tiga macam apa itu macamnya menjalankan perintah yang pertama dengan lisannya menjalankan perintah dengan hatinya menjalankan perintah dengan apa? anggota tubuhnya jadi wanita yang solehah itu adalah yang menjalankan perintah dengan tiga anggota atau tiga bagian ini menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tiga bagian ini yaitu lisan ya hati dan anggota tubuh demikian juga meninggalkan perintah, meninggalkan perintah juga dengan tiga macam ini tadi, eh, mening, afan, bukan meninggalkan perintah, meninggalkan apa? Larangan, ya, yeah. meninggalkan larangan juga dengan tiga hal ini, yaitu meninggalkan larangan-larangan yang ada yang tidak boleh dikerjakan di dalam hati, contoh misalnya tasahud bil kader, ya yeah, tasahud. E, ngerasullah tidak terima e, apa namanya mencaci dalam hati terhadap keputusan-keputusan Allah misalnya seorang mengatakan dalam hatinya Allah tidak adil Allah tidak adil ya. yang anaknya satu malah kena musibah, sementara yang anaknya dua belas, hidup semua ya. terkadang orang seperti itu sudah satu na'udubillah meninggal lagi ya kan, sementara yang anaknya dua belas, patin pelolor urib kape nangis kape melet kape, Masya Allah ya, jadi sehat-sehat Masya Allah, patin pendalib ya, sementara yang cuma satu, malah Uh, apa namanya uh, diambil oleh Allah demikian juga misalnya tasakhut di dalam hati tetangganya yang suaminya sudah apa? sakit-sakitan malah gak mati mati ini suaminya dia sehat pentahlitan, kok ngerti-ngerti apa? mati waduh yang sakit gak dimati-matikan malah yang sehat kayak suamiku dimatikan Ini tasakhut namanya Tidak terima dengan keputusan Allah Ini termasuk e, melanggar perintah Allah Ya Kita sadari saja bahwa Segala keputusan Allah Ini contoh melanggar larangan ya e, dengan dalam hati dengan keputusan Allah Makanya Kewajibannya adalah tadi menerima semua keputusan Allah. Ya. Kita sadari bahwa Allah tidak akan menetapkan satu keputusan bagi seorang mukmin kecuali yang baik baginya. Ya. Kita pingin wah ya jadi jenis pria bisa kemana-mana. Sudah nggak usah bicara seperti itu. Karena Allah tetapkan Anda sebagai seorang wanita, itulah yang terbaik. Subhanallah nanti akan kita bahas bagaimana seorang wanita bisa surga meskipun cuma kedutan yang di rumah. Kedutan itu apa? Gelibak-gelibak, mutar-mutar di dalam, di dalam rumah. Sementara kaum pria. Terkadang untuk mendapatkan Bukan terkadang bahkan untuk mendapatkan surga Setiap hari harus Keluar rumah Mencari Pahala di luar rumah Dengan menjalankan sholat berjamaah Lima waktu di masjid Jumatan juga datang Kalau dipanggil jihad Berjihad Kalau kemudian Kebutuhan nafkah dia harus keluar Coba kalau kita bayangkan ibu-ibu yang -ibu pengin jadi wong lanang lah. Diganti coba. Sehari suaminya ya, keduwetan di rumah, ya kan? Yang wanita pengin kelinong-kelinong. Ya. dia cari nafkah, bawa kronjot, ya kan? kemana mana kemudian apa namanya? Itu tiap hari kemudian setelah itu datang waktunya salat, ke situ anaknya butuh apa namanya makanan segera keluar eh, bak mandi harus diangsu dia yang ngangsu misalnya begitu ya maka coba akan terjadi ketimbangan maka sudahlah apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terbaik bagi dia maka tidak boleh taksakhud dengan qadar ini contoh eh, apa tadi larangan dalam hati demikian juga di antara sifat yang wanita yang soleha adalah tidak melanggar larangan Allah dengan lisan Sudah jelas dilarang ghibah Masih saja ghibah Berarti satu ghibah kita lancarkan Satu derajat kesolehan kita turunkan Ya, ya uh, Kita lanjutkan ibu-ibu dengan baterai yang baru dan semangat yang baru insyaallah <guluh> Jadi begitu ibu-ibu Uh, larangan lisan juga harus ditinggalkan Ini bentuk ketaatan kepada Allah Demikian juga larangan jawarih ya, Larangan jawarih Larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan jawarih ya, Itu juga harus ditinggalkan Ini uh, makna dari qanitat Ini senantiasa konsisten terus menerus dalam dalam ber, melakukan ketaatan kepada Allah wal muhafadhah ala ibadillah dan terus beribadah hanya kepada Allah tidak menyekutukannya tidak mengarahkan uh, satu jenis pun dari ibadah kita kepada selain selain Allah wal iltizamu bi taatillah dan iltizam melazimi ketaatan kepada Allah wal inayah bi islam wa dan betul-betul perhatian terhadap kewajiban-kewajiban agama Islam kewajiban-kewajiban ya, agamanya wa adamu tidak menyepelekannya wa dan tidak menyanyiakannya nyiakannya semua ini dakhilun tahta qawlihi subhanahu wa ta'ala wanita taat. Semua ini masuk dalam firman Allah taala qanitat ya, wanita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan dia dengan Allah. Bagaimana hubungan dia dengan suaminya? Sifat yang kedua, aljanibul akhar. Sisi yang kedua fi qauli Subhanahu wa di dalam firman Allah taala hafizatun lil ghaibi bima hafizallah yaitu wanita-wanita yang hafizat menjaga ya menjaga hak-hak suaminya lil ghaibi tatkala suaminya gaib ya tatkala suaminya sedang tidak ada bima hafizallah sesuai dengan penjagaan Allah ya apa artinya? Ay, yaitu hafidat hafidatun lihaki zaujihah wa ba'liha. Filaib menjaga hak-hak suaminya. Tatkala suaminya tidak ada, hafidat lihaki zaujihah. Berarti dia menjaga hak-hak suaminya. Nah, untuk bisa menjaga hak-hak suaminya berarti dia harus tahu apa toh hak Suaminya Ini perlu belajar lagi berarti kita Di antara hak suami yang paling besar Adalah mentaatinya Dalam perkara-perkara yang ma'ruf Perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan apa? Syariat ya. Karena eh, Suami itu adalah Jannatuki wa naruki Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Wasallam, Suami itu adalah surga dan arakamu kamu taat kepadanya adalah surga Kamu tidak taat kepadanya Diancam dengan neraka Taat dalam yang makhluk ini adalah Hak yang paling besar bagi e, Seorang suami ya, dan wajib dilaksanakan oleh seorang istri Maka kita harus belajar lagi Apa toh hak-hak suami e, Yang harus ditunaikan oleh seorang istri Nah, Tunaikan hak suami Dalam keadaan suami tidak ada Filhaib. Demikian juga ketika suaminya ada Syahadah itu artinya suaminya ada Terang-terangan Jadi ketika suaminya ada Dia menjaga hak suaminya Ketika suaminya tidak ada Dia pun tetap menjaga Hak suaminya Masya Allah ya. Ini betul-betul wanita yang menenangkan hati Ditinggal kira meteni apa ditinggal ramadhani Ditinggal itu hatinya tenang kita ini Ya kaum pria itu Masya Allah para suami Kalau memiliki istri yang Ditinggal terus neko-neko Itu Hatinya tidak tenang Tapi kalau ditinggal kok Sudah yakin ini istri tidak akan Berbuat yang macam-macam Itu tenang Sampai bisa tidur di eh, Perjalanan Karena tenang, nah, Masya Allah, percaya dengan istrinya, subhanallah, itu pahalanya besar sekali, bu, ibu, memasukkan seorang istri memasukkan ketenangan, memasukkan kegembiraan kepada hati suaminya itu luar biasa, jangan dianggap nabo, no, sepele, ya. Maka seorang wanita yang khafiwat lil waib itu artinya adalah menjaga. Hak-hak suami, suaminya ketika dia tidak ada, dan juga katakanlah fisa ada terlebih ketika suaminya ada. Tahfalu mu fimalihi dia jaga hak suaminya dalam masalah harta, tidak menghambur-hamburkan harta suami dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, tidak menghambur-hamburkan harta suami dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dan Merasa cukup dengan pemberian suami Kalau diberi banyak cukup Diberi sedikit juga apa? Cukup Ya, Kalau diberi banyak Dia bisa mengatur kerannya Diberi sedikit pun bisa Mengepaskannya Diberi 10 juta per bulan juga Pinter ngaturnya diberi 20 juta per bulan juga lebih pinter ngaturnya dibeli diberi 3 juta nggih cukup diberi 500 juta nggih cukup mikir dia jadi bukan kok kemudian mencaci suami 500 juta eh 500 juta 500 ribu cukup untuk apa katanya Cukup mu nembel kamu itu biar nggak bilang macam-macam ya. belikan apa tensoplast isolasi plaster ya jadi kewajiban istri itu ya diberi seberapapun berusaha untuk apa cukup karena sesungguhnya kecukupan itu adalah berasal dari barokah ya kalau teori kita ya jadinya mikir kalau biasanya diberi mungkin sebagian lima juta Sekarang suami lagi kesulitan Diberi lima ratus ribu Cuma hilang enale siji Kan cuma beda satu kok, bingung Iya yeah, kan? Cuma bilang nausatu saja sudah seratus kata-kata kita mencaci terkadang Nakutubilamin nah, Anak itu jiwiti Rasa nangis woi <laughs> Gak usah nangis, bapakmu semuanya lengkai, <tik> ngarep cukup, usah nanya minta bapak. Ini ngajari anaknya jadi apa? Allah tidak kena, ah. maka mikir dia dengan ketika jumlah sedikit diberi oleh suami, dan bagaimana menjaga harta suami itu supaya cukup? Ah, caranya diberikan beras yang keras, kalau dimasak enggak empuk-empuk. Jadi cepat apa cepet kenyang, masya Allah. Anaknya makan sedikit sudah lah bu kenyang, masya Allah. Itu kan ngirit itu. Ini teori aja lo, jangan diperaktekan. Sopotomi, sengajari, satsaid, waduh saya yang kena, ya. Atau beli mungkin tetelan, tetelan. Kalau teori saya dulu itu sejak zaman dahulu hak paten itu tetelan diikat. Kalau masak dicelup, dintas meneh, simpen lagi di kulkas. Itu masya Allah, cukup untuk satu bulan. Masak dengan aroma daging sapi, masya Allah. Ublock ublock sama bojone. Mana tadi dagingnya, mana sapi, tapi kok nggak ada wujudnya. Masya Allah, ternyata apa? Cuma mendidih, dicelup ke sebentar, angkat lagi, masukkan kulkas. Kolgas, lah iya wong, masa pakai apa itu? Yang perasa sapi, yes pokoknya itulah ya, merek merk itu ya. Pakai perasa sapi saja mau kok, enggak protes. Ini betul betul daging betulan loh, masih protes. Demikian, Pak, masya Allah. Bagaimana dia bisa mengatur ekonomi rumah tangganya? Subhanallah. Rizki itu dari Allah, bukan dari siapa? Suami Mungkin ketika Allah menutup satu jalan rizki Mengurangi satu jalan rizki dari arah suami Allah akan bukakan dari arah lain Bukankah dulu ketika kita masih di perut ibu Jalan rizki lewat mana? Wutel Wutel itu apa? Pusar. Satu tanda yang tidak akan pernah hilang Bahwa kita Pernah tinggal di kampung perut Di dalam perut seorang Ibu Apa itu? Wudel kita Itu gak bisa hilang Masya Allah Sampai mati Tanda kita ini harus berbakti kepada orang Orang tua Jalan riski satu lewat wudel Gak bisa bernafas Enggak bisa makan lewat mulut Bahkan kalau bisa makan lewat mulut Medeni ya Banyu kawai diombeni Harus segera di Operasi Bahkan mungkin bisa makan jeruhannya simboe ya. Maka Alhamdulillah Satu jalur eh, Masya Allah Begitu keluar sadis bu Bubi Daniel Hasein Apa itu? Jalan makannya dipotong Ya gitu diikat lagi Masya Allah Kalau dipikirkan sadis ya Pintu rezekinya lewat wudel kok malah apa Dipotong kemudian di eh, Apa namanya ikat Gak gitu Termosnya dia yang di dalam lambung Dalam rahim ibunya itu Dicabut kemudian dibuang begitu saja Plasenta Ya kan tapi ternyata Allah tutup satu pintu rizki, Allah bukakan berapa? Dua pintu rizki, masya Allah. Langsung dapat asi, ya? Lang langsung dapat asi. Malah orang tanggung tanggung, kayak susu sapi, masya Allah. Sudah asi plus susu sapi, masya Allah. Jadi begitulah ibu. Banyak kok rizki yang tidak berubah harta dari suami, tahu-tahu tetangga, tolok-tolok. Assalamualaikum, wassalam. Ini ada kerupuk. Masya Allah. berhari-hari tidak ada rezeki Eh, tidak ada rizki. Tidak ada lauk. Sekarang datang masanya keributan pun terjadi. Makan sambil ribut itu kan paling asik. Ya, lauk kerupuk sama apa? Kecap. Masya Allah. Nempil lomba tetangga Om, um, ada apa? Anu cabenya ya Om um, daripada merah pada rontok. Ala padune. <laughs> padune ta padune? Ya yes, pokoknya begitulah. Padune kepingin Lombok ndadak bilang daan rontok. Ah macam-macam. Ya silakan fadhol. Fadholi. <laughs> Ambil 1 2 digencet sama apa? Muntu kasih garam, kasih minyak jelantah yang sudah berhari-hari tidak untuk goreng. Karena enggak ada lauk. Dapur enggak ngepul. Masya Allah Ibu-ibu pernah makan pakai garam, kok? Pernah ibu-ibu? Bu sekali-kali nyoba, Bu. <guruh> Biar merasakan bagaimana kehidupan tanpa garam. Ya. Subhanallah di beberapa daerah, ya. Itu makan biasa terkadang nasi cuma dicampur apa? Garam, terkadang pakai air, ya. Untuk beli nasi pun terkadang mahal. Sudah mahal nasinya itu nasi Kalau di Jawa itu beras jatah Tahu beras jatah bu? Yang ambune apa? Apek Subhanallah Ya Kaya Itu harganya mahal Masya Allah mengeras dengan sendirinya Alhamdulillah Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah. Jadi demikian ibu-ibu Ya, ketika seorang itu terkadang lauknya cuma garam air. Ya, terkadang sebagian teman itu pernah cerita nggak sempat masak beras. Jadi berasnya dimakan, dimakan mentah. Di, ber, di sebagian pulau di Indonesia itu makannya hanya ikan, adanya hanya ikan dan kelapa. Setiap hari ikan. Kalau ingin mendapatkan beras harus nyebrang lautan, beli di seberang, ya dan itu jarang sekali. Maka, ya seberapa pun yang diberikan oleh suami mintalah barokah kepada Allah. Barokah itu yang penting barokah, bukan banyak. Banyak tapi kalau tidak barokah nggak akan cukup, nggak akan cukup. Ya, M milih mana ibu-ibu? Yang banyak barokah atau sedikit tidak barokah? Banyak barokah, ya kan? Sudah pinter dan ngaji kok Yang penting bah? Barokah Ini meskipun banyak, yang penting apa? Barokah Daripada sedikit tapi tidak barokah Nek di wale? Milih mana yang sedikit tapi barokah Tapi banyak dengan banyak yang tidak barokah? Sedikit tapi barokah Nah, sifat merasa cukup, kona'ah itu berarti salah satu sifat menjaga harta suami. Seorang suami itu paling senang kalau istrinya pinter ngatur harta. Masya Allah. Coba tanya kepada suami-suami Anda. Ketika Anda di akhir bulan misalnya, masih menyimpan uang di bulan yang lalu. Anda katakan kepada dia, Mas Alhamdulillah masih cukup kok Mas misalnya. Maka dia akan terlihat wajahnya berseri dan justru semakin ikhlas memberikan nafkahnya kepada panjenengan kepada ibu-ibu. Ya, ini tahfalu fimalihi menjaga hartanya. Dunia juga tidak membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Bahkan menyisihkan hartanya sebagian untuk disedekahkan di jalan Allah. Jadi suaminya enggak tahu tiba-tiba dapat kiriman apa? Pahala. Ini namanya menjaga harta harta suami. Lo tahfadhuhu fi firasihah. Demikian juga menjaga hak suami di di dalam masalah ranjangnya. Firas. Ya, menjaga menjaga hak suami dalam masalah ranjangnya, dalam urusan ranjang. Di antaranya adalah dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, hajat sang suami. Ustadz, berarti saya ndak bisa dong. Ustadz, lu kenapa? Saya nggak punya ranjang, punya nih kloso. Nah, ini cuma bahasa saja. Sembuh kloso, bu ranjang, bu mester bu tanah. Sementing adalah urusan apa? Itu biologis, ya. Urusan? biologis kapan sahabat saja suaminya membutuhkan dia siap bahkan terkadang dia yang berinisiatif menyampaikan kepada suaminya kalau memang suaminya menginginkan dirinya dia siap untuk melayaninya ini namanya memenuhi hak suami dalam masalah urusan ranjang demikian juga diantara memenuhi hak suami atau menjaga hak suami dalam masalah urusan ranjang Aja cerita-cerita Script ya, Apa namanya? Script Of unscript Apa sedangnya lah bahasa Inggris yang apa ya? Hah? Security Keamanan Sebagai Rahasia yeah. Jangan cerita-cerita Dengan orang terdekat Sekalipun dengan anaknya dengan curhat dengan temannya curhat dengan siapa masalah urusan ranjang dan ini biasanya mohon maaf muncul ya rahasia-rahasia ranjang ketika dia merasa disakiti dalam masalah ranjang bagaimana disakiti dalam masalah ranjang mungkin kebutuhan dia tidak terpenuhi atau mungkin suaminya punya ranjang lain. Bocor rahasia. Allah, si Jibiraisa. Mau nambah maning. Satu aja nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, tapi anaknya rendel. Kan lucu dong? Nah ini terkadang muncul Ungkapan-ungkapan semacam ini Tidak layak sama sekali Ini bukan ciri wanita yang Salihah ya? Maka diantara bentuk penjagaan eh, Hak suami dalam urusan ranjang Satu memenuhi apa tadi? Kebutuhan, hajat, keinginan Kemudian yang kedua apa? Menutupi peristiwa-peristiwa Yang terjadi di atas ranjang Tragedi-tragedi yang terjadi di atas ranjang Peristiwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya, tragedi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Itu dijaga. <tuh> Terus bagaimana untuk solusi kalau memang terjadi tragedi, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya? <tuh> Diskusikan dengan suaminya. Ya. Wa fi huquqihi. Menjaga dia di halaman berapa sudah? 14. Tahfadhuhu fihukukhi menjaga hak-hak suaminya semuanya, hak masalah pendidikan anak, masalah penjagaan anak, hak masalah penjagaan rumah, ya dan yang lain-lain. Watahfadhuhu -lain. siwajibatihi dan menjaga dia dalam menunaikan kewajibannya iaitu yani membantu suami. Untuk menunaikan apa? Kewajiban. Sholat kan butuh baju yang bersih. Ya berarti apa? Disiapkan baju yang bersih. Sholat butuh tempat yang bersih. Maka dijaga rumahnya dari najis. Jangan sampai anaknya ngompol. Awar-awar-awar. Dari pintu masuk sampai pintu belakang cuma dikesot sak, pakai kaki. Nah, untuk binamin. Nah, lagi nih nah, jesnya ke mana-mana. Ya. Atau dikesot pakai bajunya dia surah Suaminya sujud mau tiung. Oh, Masyaallah. Ya. Maka dijaga karena suami terkadang juga salat di rumah. Salat apa? Sunnah. Atau mungkin dia sedang membaca Al-Qur'an sujud. Sujud apa? Tilawah dijaga supaya suami bisa menjalankan kewajibannya bagaimana mohon maaf saya sering singgungin terkadang bagaimana dengan suami yang memiliki istri dua, istri tiga, istri empat jangan ditahan karena dia punya kewajiban untuk mengunjungi istri yang lainnya dibantu disiapkan tasnya dibantu disiapkan kebutuhannya untuk melaksanakan kewajibannya ini istri yang solihah, masya Allah. Jadi <tohan> ya? bukan malah digandoli tasai diumpat ke, waktu ni diumpat ke, dompete, ke, ke di telefon sama sing si cini masuk rata kotak kotak dompetku hilang. <tohan> Astagfirullahaladzim, <tohan> ini istri bukan istri yang solihah ini, istri yang solihah itu malah disangoni, nyoh mas. Rasah bali-bali ya mas Masya Allah Bukan begitu Ini mas untuk bekal Masya Allah Ini untuk bajunya Masya Allah disiapkan Demikian Ya Mempersiapkan tempat tidurnya Tempat istirahatnya Supaya suaminya bisa Segera melakukan kewajiban-kewajiban dia dengan baik Subhanallah ibu-ibu Nggak terasa kok Hidup itu ternyata Cepat berlalu, Terkadang ibu-ibu Bendina trika, masya Allah setiap harinya trika. Udah berapa tahun ibu-ibu itu tangannya maju mundur, maju mundur, nggak terasa kan? 25 tahun kadang, masya Allah. Kan mulainya trika umur berapa itu paling? Ya. Mulainya trika baju suami ya, paling umur 20, 22, 23. Kadang ada yang terlambat umur 27, terlambat lagi umur 30, terlambat lagi umur 35. Nyetri kok, terasa sekarang kita sudah 50 tahun Sudah 60 tahun Sebentar lagi Kita gak nyetrika baju mereka lagi Kita tidak bisa mengatakan sayang lagi kepada mereka Tidak bisa menyaksikan mereka itu Sujud di hadapan Allah Gak terasa Atau mungkin sebentar lagi kita Mengucapkan kalimat perpisahan kepada suami kita Selamat jalan mas Tunggu aku di surga Dih aku suruh Masya Allah. Subhanallah gak lama bu Subhanallah gak lama Perasaan baru kemarin kita tuh lulus SMA Kepala sudah kepala empat Kelasnya kayak kelas tiga SMA Iya Pak Ustaz Pokoknya gak lama lah Kita masih ingat bagaimana Kita dulu lari-lari di DSD sekarang kita sudah lari-lari ngejar anak Bahkan lari-lari ngejar cucu. Insya Allah Gak lama kok subhanallah Jadi rasa capeknya ibu itu insya Allah gak lama <tuh> Menjaga seluruh hak-hak suami Tadkala suaminya sedang apa? Tidak ada Ini berarti wanita yang jujur bu Wanita yang apa? Jujur Diawasi ya baik Tidak diawasi ya tetap enggak Baik Masya Allah Betapa wanita yang jujur itu harganya sangat Maha bu Gak bisa dibeli dengan harta Sehingga nafkah Yang diberikan oleh suaminya itu Gak cukup untuk menggantikan kejujurannya Harganya mahal Itu wanita yang jujur Lihat bagaimana Kisahnya Umar bin Khattab Ketika malam hari jalan-jalan memeriksa kondisi siapa? Warganya. Sampai di semua di sebuah rumah yang sangat sederhana terdengar percakapan antara siapa dan siapa, Ibu? Seorang ibu dan anak rempuanya, anak gadisnya. Tentang apa? Susu. Mereka berdua itu jualan susu. Banyak sekali di zaman itu orang-orang curang melakukan jual beli susu. Bilangnya susu murni Tapi ternyata murni campuran Ini betul-betul murni dicampur loh Murni dicampur Gak bohong ya. Dicampur air Maka ibunya saat itu pun menginginkan Mencampur dengan air Nah Harga susu kita ini kalah bersaing seolah kita campur dengan air Kata anaknya Kan gak boleh oleh Amirul Mi'minin Umar bin Khotor Ibu dah Kata ibunya, kan Amirul Muminin gak tahu. Ya Amirul Muminin memang tidak tahu. Tapi Allahnya Amirul Muminin melihat kita. Diem ibunya sudah. Allah melihat kita ibunda Amirul Muminin gak ada. Tapi Allah melihat kita. Ini jujur sekali. Umar bin Khattab langsung kasih tanda rumah itu. Masya Allah ini wanita luar biasa. Pulang dia ke rumah bergegas. Dikumpulkannya seluruh anak laki-lakinya. Wahai anak-anakku sekalian Saya menemukan gadis yang luar biasa Katanya, Kalian harus menikahinya Kalau kalian tidak siap Saya yang akan menikahi Subhanallah Umar sampai Subhanallah. seperti itu Akhirnya menikahlah wanita tersebut Dengan salah seorang putra dari Umar bin Khattab Menikah dia Lahirlah dari kandungan wanita Yang jujur tersebut Fatimah Siapa namanya? Fatimah Fatimah ini nanti nikah Dengan Abdul Aziz Salah seorang gubernur Atau keturunan uh, Kerajaan saat itu ya. Maka muncullah dari Abdul Aziz dan Fatimah Seorang anak yang bernama siapa? Umar bin Abdul Aziz Bagaimana kejujuran Umar bin Abdul Aziz? Luar biasa Luar biasa Makanya ibu-ibu Ketika ibu-ibu bisa menjaga Kejujuran ibu Suami ada Suami tidak ada Harganya mahal bu mahal sekali Sebaik-baik perhiasan di dunia ini Tidak bisa menandingi perhiasan yang ada di dalam hati ibu-ibu Makanya Rasulullah SAW mengatakan Ad-dunya Mata Dunia ini perhiasan. Wahai romataiha, apa? Almar atau asalihah. As Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang-orang soleh dan solehah. Terutama ibu-ibu ini mudah-mudahan bisa menjaga hak-hak suaminya. Baik tak kalau penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh wanita tadi, terhadap hak-hak suaminya, ثُمَّ إِنَّ هَذَا الَّذِي وَقَأَ مِنْهَا Kemudian semua perbuatan yang muncul dari wanita tersebut, وَقَأَ مِنْهَا Ini dia menjaga hartanya, harta suami, hmm. dia menjaga kehormatan suami, menjaga urusan keranjang suaminya, menjaga membantu kewajiban-kewajiban uh, yang harus dilakukan oleh Suaminya. Halalah diwakaminha min hisdin berupa penjagaan penjagaan tadi. Semuanya sumbernya adalah dari mana? Wabi taufiqillah. Itu semuanya adalah dengan taufik Allah. Dalilnya bima hafidz Sesuai dengan penjagaan Allah. Jadi wanita bisa melakukan kejujuran yang semacam itu, penjagaan semacam itu adalah semuanya dari taufik Allah. Enggak boleh kita sombong. Enggak boleh kita merasa bahwasanya ini saya, ini aku. Coba kalau bukan aku, enggak boleh. Ya, semuanya harus dikembalikan kepada siapa? Taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa <MXN2> dan kemudahan yang diberikan oleh Allah, wa aunihi dan pertolongannya, wa tasdidihi dan bimbingan Allah. Semuanya adalah bimbingan Allah pertolongan Allah, tidak mungkin seorang wanita melakukan kewajiban-kewajiban seperti itu menjaga hak-hak suaminya kecuali dengan bimbingan Allah. Bukan karena dia sarjana ekonomi sehingga dia bisa mengatur keuangan dengan apa? Mahir, bukan? Bukan pula karena dia sarjana akuntansi atau bukan pula dia sarjana kedokteran yang bisa menjaga kebutuhan suami dalam masalah ranjangnya karena dokter mesti apa pinter? bukan mesti ya itu semua adalah karena bimbingan allah saya tahu ada cerita di sebuah desa itu Antara suami dan istri itu ada rumahnya ada sekatnya, ada sekatnya. Si istri dokter, suaminya kerja lain. Sudah tidak ada hubungan duanya, tapi tetap suami istri. Karena apa? Si istri ketemu mantannya, ya mantan yang profesinya mungkin sama. Akhirnya dia berangan-angan untuk bertemu dengan kekasihnya dulu. Padahal dia kalau dibilang sarjana. Tapi ternyata sarjana itu tidak cukup untuk. Bukanlah modal utama bagi dia untuk menjadi seorang istri yang salihah. Semuanya adalah taufik dari Allah. Betapa banyak sarjana S1, S2, S3. Dengan suaminya tidak Tidak bisa. Tidak bisa menjalankan kewajibannya Tidak bisa menjaga harta Tidak bisa menjaga Urusan biologisnya Tidak bisa membantu suaminya Melakukan kewajibannya Tidak bisa mendidik Anak-anaknya dengan baik Tidak bisa bahkan menyusui Anaknya pun tidak bisa Begitu lahir, cengar Susui berapa minggu, cuti sudah Kerja lagi lah terus sisanya dititipkan pada Mbok Blackie, saya sebutkan nama orang nanti Mbak malah apa, mirip dengan orang ya sebut saja Mbak Mbok Switi ya. dengan susu sapi, jadi anaknya itu yang masuk membantu sama minumnya susu sapi, subhanallah, jadi padahal oh duit itu wanita yang karier ya tapi ternyata tidak tidak mampu untuk mengasuh menggendong anaknya, gak betah ya seng kerepatan siapa nih? simbae maning saben nunsewu saben manak diberukakan simbae manak maning berukakan simbae manak maning berukakan simbae, maning berukakan simbae. ya Punya anak ke neneknya. Punya anak, neneknya lagi. Punya anak lagi, neneknya lagi. Subhanallah. Maka ini ibu-ibu harus menyadari, saya yakin-yakinnya, sesadar-sadarnya, bahwa semua yang kebaikan yang anda lakukan, semata-mata adalah karunia, petunjuk dari Allah. Bimbingan Allah, kemudahan pertolongan dari Allah, taufik, petunjuk dari Allah. Walihana <tuh> qala oleh sebab itu Allah berfirman, Hafizatun lil qabyi bima hafiz Apa artinya ay? Yaitu An al amro leisabijada Bahwasanya terjadinya penjagaan penjagaan itu al amro bukan karena kompetensi yang dimiliki dia, kemampuan yang dimiliki oleh wanita tersebut bukan. Walau bihalqiha bukan pula karena ketelitian yang dimiliki dia kepandaian kepiawian dalam mengatur keuangan urusan ranjang dan yang lain-lain wala -lain. bifitnatiha bukan pula karena kepandaian dia fitnah kepandaian wala biqiyasatiha bukan pula karena kecerdasan dia bukan wa innamahuwa sesungguhnya ini semua bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala adalah dengan taufik dari Allah wa tasdidihi laha dan bimbingan Allah kepadanya wa taisirihi dan kemudahan yang diberikan oleh Allah wahada semua ini yudhakiruna mengingatkan kita bima asyartu ilaihi terhadap perkara yang telah saya sebutkan sebelumnya qabla qalil sebelumnya yang telah saya isyaratkan sebelumnya yaitu apa annas <intosultansalam> salah was sadad bahwasanya kesalihan kebaikan kullahu bi tawfiqillah semuanya itu adalah dengan taufik dari Allah wa taisirihi kemudian dari Allah wa aunihi pertolongan dari Allah wa dan kelancaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang disebut oleh Syekh itu yang dimaksud? Halaman berapa? Halaman sembi Sembilan Ya, silakan nanti di situ ditulis. Ya, wa hadza yadzakiruna mengingatkan kita bima asyartu ilaihi qabla qalil seperti yang telah saya sebutkan baru belum lama dalam kurung halaman berapa? 9. Ada apa di halaman 9 Ibu-ibu? Bahwasanya kebaikan seseorang tidak akan didapatkan kecuali dengan dua perkara. Yang pertama apa tadi? Yang kemarin? Ya kemarin taufikullah, ya. taufik dari Allah yang harus kita cari dengan berdoa, berdoa dan beramal soleh Yang kedua dengan apa? Usaha ya itu jadi ini yang dimaksud oleh syekh bahwasanya semua kebaikan yang bisa ibu-ibu kerjakan dalam melaksanakan hak-hak suaminya dan sekali lagi bu nggak lama bu nggak lama ibu-ibu dalam berbakti kepada suaminya mengasuh anak-anak itu nggak lama kadang ujuk ujuk ya nah gak ada yang tahu bu ujuk ujuk tiba tiba tiba Ya pernah dulu saya baca berita Ibu-ibu sehat, tapi tiba-tiba meninggal dunia Kenapa coba bu? Musibah Subhanallah Apa musibahnya? Wah kalau diceritakan gimana ya? Tapi kalau gak diceritakan uang ini contoh juga Bahasanya terkadang wanita sehat Tiba-tiba ujung-ujung tidak ada Dia melihat anaknya Sedang bermain ya Mendekati api Lari ibu itu, sambil bawa pisau. Karena lagi ngerajang apa? Ngerajang bumbu di dapur. Lari ngejar anaknya biar tidak apa? Kena apa? Kompor, kena api. Lari bawa pisau. Keplesen. Jatuh. Terusnya, bu? Jatuhnya di atas pisaunya. Yo mati, bu. Sampai sekarang. Ya. Makanya sehat kan. Maksud bisa lari, mau masak. Maka enggak lama kok bu. Kesolehan ibu itu dituntut dari ibu. Tidak lama maka bersabar. Ya. Gunakan kesempatan. Mumpung suami masih nobo. Ada. Ketika suami sudah tidak ada. Kepada siapa lagi pintu surga akan didapatkan. Ya. Banyak jalan lain. Tapi jalan termudah bagi ibu. Adalah berbakti kepada Suami Ya Setelah dulu berbakti kepada siapa Orang orang tua ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada ibu-ibu Kepada kaum muslimat, kepada keluarga kita semuanya Untuk menjadi wanita yang Salihah Dan doakan jangan lupa suami-suami ibu Anak-anak ya, ibu Menjadi suami yang soleh Dan juga anak-anak yang soleh dan Salihah Demikian Wallahu ta'ala a'lamu besoab Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 33-1193 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam al Azhari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 0852 9334 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al Hasanah Terban, Yogyakarta. AN 1467 Kilharts Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah.